Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim 'alaidina Muhammadin fi kullil 'abada adadana 'amil wa fadhilah Allahumma akrimna bi nuril fahmi min zulmatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wanshur 'alaina hikmatak Ya Rahman Rahmin, Allahumma yasadukah, Fahman Nabiin, Wahidul Musalin, Wa ilhamal Malaikatul al Mukarrabin, Allahumma agnina bil ilmi, Wa zayyina bil hilmi, Wa akrimna bil taqwa, Wa jammilna bil afiyah, Ya Rahman Rahmin, Rabbana, Atina, Min ladunkah rahmat, Wa alimna, Min ladunkah ilmah,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 wal malifu rahimallahu ta'ala wa nafa bihi wa bi ulumihi amin ogala man ta'awwada naddal azaim hi labainahu wa bainal ghanaim man ta'awwada barang siapa yang terbiasa. Nakta al-aza'im membatalkan sesuatu yang sudah dituju, yang sudah diniatkan. Hila bainahu wa bin ghona'im, maka akan tercegah antara dirinya dengan keuntungan-keuntungan yang harusnya dia dapatkan. Jadi, di dalam diri manusia, terdapat banyak kekurangan, banyak sifat-sifat yang tidak baik, yang jikalau kita tidak melawannya, maka tidak menjadi baik manusia tersebut. Jadi, harus dilawan, dilawan dan dilawan sampai kemudian dia bisa mengendalikan, hawa nafsunya Termasuk yang berkaitan dengannya adalah barang siapa yang biasa membatalkan sesuatu yang diniatkan. Misalnya, kita niat nanti kalau datang bulan Ramadan saya akan khatamkan Quran sekian kali. Siapa berapa hari akan khatam dan sebagainya. Sampai bulan Ramadan sudah masuk bulannya akhirnya enggak. Nah, itu kalau biasa semacam itu Orang semacam itu tidak akan sampai kepada keinginannya. Dan tujuan akhirnya itu tidak akan tercapai. Jadi kalau kita sudah niat. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Perintah kepada kita semuanya. Faizah azam tah. Fatawakkal ala Allah. Allah Ta'ala itu. Berfirman jika sumpah maka kau sudah berkeinginan. Laksanakanlah. Serta pasrahlah kepada Allah Ta'ala. Dalam hadis nabi asal mengatakan bahwasanya Allah menyukai dari hambanya ketika berbuat sesuatu sampai selesai, jangan tanggung tanggung. Nah, jadi kalau sompama kita itu sudah niat, saya mau sholat duha setiap hari, jangan digagalkan. Saya akan meningkatkan sholat duha saya di bulan Ramadan. jangan dikurangi jangan dibatalkan. Karena apa? kalau sudah biasa membatalkan, maka nanti dia akan terbiasa juga tercegah dari sesuatu yang di, yang harusnya dia dapatkan. Ini juga berkaitan dengan istiqomah gitu. Oleh karenanya, untuk menjalankan sesuatu yang kita inginkan daripada kebaikan itu tidak tidaklah mudah. Kenapa? Kendalanya itu banyak. kendara paling utama itu adalah setan. Yang selalu membisiki kita supaya kita tidak berbuat baik Kendala yang kedua adalah hawa nafsu Yang memang selalu dia itu mau enaknya sendiri Mencegah Seseorang untuk berbuat kebaikan Untuk beribadah Makanya kita lihat kan kalau taklim selalu lihat jam terus Bagaikan burung di dalam sang, sangkar Tapi begitu kita main-main Begitu kita berada di depan televisi Maka tidak pernah kita lihat jam Kalaupun kita lihat jam Maka yang terlintas sama di kita Kenapa begitu cepat Nah itu Kenapa demikian itulah hal nafsu Inna nafsa la'ma la ratun yusuf Jadi harus dilawan. dilawan Dilawan supaya apa? kita termasuk Yang mendapatkan keutamaan Sebagaimana disebutkan nama Al-Quran nahum. Jadi mereka yang melawan hawa nafsunya Karena kami Maka kami akan buka Bukan hanya satu pintu yang akan dibuka Apa yang kamu inginkan? Pintu kewalian, pintu keutamaan Pintu kedekatan dengan Nabi Pintu terbukanya Hati kita dan ilmu latuni Apapun pintu-pintu itu akan dibuka semuanya Setelah kita sudah bisa Menguasai hawa nafsu kita Nah, jadi jangan biarkan kita membiasakan diri untuk membatalkan sesuatu yang biasa kita lakukan dan itu adalah sebuah teguran yang pernah Nabi SAW melakukan dan tegorkan kepada sahabat Abdullah bin Umar di mana beliau maksudnya menegur beliau menegur dia sendiri Abdullah bin Umar tapi dengan kata-kata yang baik tidak menyinggung perasaannya. Tidak menyebutkan orangnya sehingga dia termotivasi dengan sendirinya tanpa ada rasa malu di situ. Beliau mengatakan, Ya bin Umar, 'Lataku misal fulan kan yagumul lel fataroka. Wahai bin Umar, kamu jangan jadi seperti orang itu. Nah, orang itu kan nggak disebutkan siapa dia. Dulu dia bangun malam, sekarang nggak. Dulu dia sholat duha, sekarang nggak. Dulu dia selalu menghatamkan Quran, sekarang enggak. Dulu baik ahlaknya. sekarang enggak. Jangan. Jangan jadi seperti orang semacam itu. Tapi jadilah kita ini sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man khairun min amsihi, fa huwa minal ghanimin. Wa man kana yawmuhu mitsla amsihi, fa huwa minal khasirin. Wa kana yawmuhu syarrun min amsihi, fa huwa minal mal'unin." Benang yang hari ini lebih baik daripada Kemarin itu adalah orang yang beruntung Semoga kita semua termasuk yang beruntung Dan barang siapa yang hari ini Sama seperti kemarin Orang rugi Tidak meningkat Kita harus meningkat Dalam segala hal Dari segi kenikmatan dohir maupun kenikmatan batin Harus meningkat Kedudukan kita di depan Allah Maupun di depan manusia Di mata Allah maupun di mata manusia Di sisi Allah maupun di sisi manusia Harus meningkat kalau kita meningkat Di mata Allah Tentunya kita juga akan meningkat Di mata manusia Jangan sama Karena kita berpacu dengan Waktu cepat-cepatan Kita itu Menuju kepada kematian Bukan menuju kepada kelahiran lagi Tidak ada kelahiran lagi Jadi tambah lama berarti kita tambah dekat dengan ajal Bukan tambah lama Kita tambah jauh dari ajal Tambah lama tambah dekat Nah, masalahnya setelah kita sudah datang kematian kepada kita sedikit sekali yang akan menghiraukan kita sedikit sekali yang akan mengpedulikan kita kebanyakan mereka itu adalah keluarga kita begitu kita meninggal mungkin orang tua menangis, suami menangis, atau istri menangis, anak menangis menangisnya mereka itu hanya 3 hari paling, paling full Tiga hari menangis karena sedih. Tapi setelah tiga hari, apa yang terjadi? Sedang ada lagi air yang keluar. Sekali-sekali saja kalau ingat. Pertama kali mungkin keluarganya begitu kehilangan, begitu menyesal, datang berziarah ke kuburnya, membacakan Qur'an. Dia bahkan berkomit dalam hatinya, aku akan bacaan Quran setiap minggu, tapi lambat laun berkurang, berkurang, berkurang sampai dilupakan. Bahkan banyak di antara mereka yang menangisnya itu dengan tangisan buaya, gitu. Sedihnya itu nggak sedih sesungguhnya. Jadi supaya kita belajar siapapun dia, orang tua kita, anak kita, saudara kita, suami, istri kita atau Siapapun juga yang dekat dengan kita Karena kekerabatan Pertemanan Hubungan antara murid dan guru Dan sebagainya Ternyata mereka itu Kalaupun merasa sedih Itu sebatas Dalam waktu yang singkat Dan mereka tidak mau berkorban Untuk kita selebihnya setelah itu Nantinya? Jadi artinya apa? Ketika kita meninggal dunia Mereka nangis begitu suaminya meninggal, istrinya menangis, menyesal, ya kan? Kenapa gue dulu kenapa kenapa kenapa kenapa kenapa datangnya sekarang? Gue nggak dari dulu. Kenapa penyesalan itu datangnya di kemudian, bukan di awalan? Nah, kalau di awalan kan bisa diperbaiki. Itulah soal manusia itu harus siap. Seseorang itu tidak bisa mengetahui akan nilai suatu nikmat, kecuali tak kala nikmat itu sudah tidak ada. Kamu sekarang melalaikan, mengentengkan untuk belajar kepada seorang guru ketika guru itu meninggal ketika kamu sudah tidak ada lagi di pesantren baru kamu menyesal Allah, coba aku masih di pesantren coba aku ketika di pesantren, kenapa tidak betul-betul belajarnya gitu. jadi setiap manusia itu seperti itu penyesalannya itu di akhir, bukan di awal maka hendaknya di antara evaluasi diri kita yang harus kita laksanakan setiap hari, sepanjang masa adalah Sebelum kita menyesal Pikirkan dahulu apa yang akan kita lakukan Atau yang akan kita ucapkan Orang yang semacam itu Pasti penyesalannya sedikit Gak mungkin, tanpa ada penyesalan Gak mungkin, karena manusia itu adalah Tempatnya luput dan Dosa Serta lupa Gak mungkin dia itu selamat Nah cuma paling tidak Kalau dia itu mau bertindak berpikir dulu Maka dia tidak akan Salah atau mengurangi kesalahan Tapi kalau asal Asal kata Asal ucap, asal tindak Dan sebagainya, hanya semacam ini yang banyak Penyesalan Oleh karenanya Yang paling membuat Manusia itu banyak menyesal Itu bukan tindakan Tapi adalah ucapan Ucapan ini Paling banyak membuat orang itu Menyesal Kenapa Anda harus mengatakan demikian Kenapa aku terlanjur sudah mengatakan demikian? Ah, makanya sebelum kamu ngomong pikirkan dulu. Itulah sifat daripada seorang mukmin. Orang mukmin itu yang menjadikan akalnya itu di depan mulutnya. Kalau munafik tidak mulutnya di depan akalnya. Jadi seorang mukmin itu kalau mau berbicara dipikir dulu, ini baik enggak? Baik enggak? Jadikan sebuah racak di depannya. Kalau baik diucapkan, enggak baik ditahan. Makanya dikatakan jika kan al kalam fidatan lakana samtu jahaban Kalau seumpama kita berbicara itu berupa emas, berupa perak, maka diamnya kita itu berupa emas. Orang yang banyak diam banyak selamat. Orang yang banyak bicara banyak salahnya. Lebih baik kita banyak diam daripada banyak bicara. Apalagi ucapan itu kan pasti ada tanggungannya, pasti ada hisapnya ada seorang peneliti yang meneliti berapa kata sih yang kita ucapkan setiap hari umumnya standarnya umum ternyata kata-kata yang kita ucapkan setiap hari itu umumnya manusia itu adalah 50 sampai 60 ribu kata berarti siap-siap kita untuk bertanggung jawab dengan 60 ribu tanggung jawaban satu hari kalikan 300. 55 hari dengan Masehi. Kalikan berapa berapa tahun kamu hidupnya? Nah, itu. Semua itu akan dapat tahu jawabnya Nah disinilah makanya saya katakan jangan pedulikan manusia, jangan pedulikan manusia. Biasakan kita jangan pedulikan manusia. Biarkan yang menjadikan sebuah motivasi untuk diri kita, yang menjadikan sebuah eh, orientasi segala macam perbuatan kita, ucapan kita tidak ada lain kecuali Allah Rasulullah Bas. Tidak ada yang lain. Aku berbagi ini karena Allah. Aku diam karena Allah atau karena Rasulullah. Tidak ada yang lainnya. Tidak ada yang lain. Kenapa? Semua itu yang lainnya itu ikut-ikut semuanya. Tentunya sesuatu yang karena Allah dan Rasulnya harus sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Misalnya pas suaminya suruh dia berbicara, dia nggak mau bicara. Kenapa nggak bicara? Karena Allah Rasulullah ya, salah. Karena Allah Rasulullah ikuti dulu Lalu kamu lakukan yang karena Allah dan Rasulullah itu Karena Allah dan Rasulnya Jadi semua itu ada landasi dengan syariat Syariat itu yang utama Enggak bisa kita katakan Aku melakukannya karena Allah dan Rasulnya Lalu melanggar syariatnya Tidak mungkin Karena syariat itu dibawa oleh Nabi Sedangkan Nabi itu pasti Tapi kalau kita enggak pasti Bisa jadi dalam pikiran kita baik Padahal bukan baik asa antuhibbu syai'an khairun lakum wa syarrun lakum wa asa an tabghaddu an takrahu syai'an khairun lakum. Kira mungkin saja kamu itu beranggap oh, itu baik padahal enggak baik. Makanya kita itu diberikan sebuah solusi supaya kita itu meminimalkan kesalahan dalam tindak maupun ucapan untuk bermusyawarah. Biasa kan musyawarah Biarkan diri kita itu dikendalikan Siapa yang mengendalikan kita? Ilmunya Nabi Muhammad SAW Melalui apa? Melalui seorang guru yang mampuni, Seorang guru yang punya Silsilah ilmiah kepada Nabi Muhammad SAW Jadi guru kita itu belajar dari gurunya Gurunya belajar dari gurunya Terus begitu sampai kepada Nabi Muhammad SAW Ilmu yang kayak itu ilmu yang manfaat Ilmu yang semacam itu ilmu yang membahagiakan Ilmu yang semacam itu, ilmu yang menjadikan kita itu orang bertakwa dan beriman Serta berbahagia dan sejahtera hidupnya Pasti, tidak mungkin enggak. Nah, tapi kalau ilmu yang diajarkan di pendidikan umum itu Yang mengajarnya karena uang, tidak ada uangnya tidak bakal mengajar mereka Kita ada uang, tidak ada uang datang sini Padahal tidak ada amplopnya usaha mengajar di sini nah, Kenapa itu dididikan? Karena kita dididik oleh guru-guru kita Ilmu yang ada dalam diri kita bukan milik kita. Ilmu yang ada dalam diri kita itu adalah miliknya semua manusia. Al-ilmu dholatul mu'min. Fa'innama wajatumu fa'kudu. Ilmu itu adalah milik setiap orang mu'min. Dimanapun kalian dapatkan ilmu itu, ambil. Itu hak kalian. Bukan milik kita. Sehingga kita harus mengikuti dengan alur ilmu itu. Tapi kita mempunyai kemuliaan, penghormatan. Kesejahteraan karena ilmu yang ada melekat di dalam dada kita. Tapi ilmu itu bukan milik kita. Ilmu itu milik Allah. Ilmu itu milik manusia semuanya. Kita ditegih semacam itu. Ada amplop nggak ada amplop kita harus jalan. Ada amplop nggak ada amplop kita harus mengajar. Bukan karena amplop kita mengajar. Itu adalah sebuah amanat yang kita sudah dimintai pertanggungjawaban dan perjanjian sebelumnya untuk kita menyampaikan kepada yang membutuhkannya. Nah tapi di sana tidak. Jadi ilmu semacam itu tidak akan menyampaikan diri kita kepada Allah. Nah, jadi enggak mungkin, enggak mungkin ada di antara mereka yang enggak pernah belajar dengan ilmu yang bersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian bahagia hidupnya, sentosa sejahtera, enggak, enggak bakaran. Karena apa? semua keamanan, kebahagiaan, kesejahteraan kesentosaan itu harus berkaitan dengan syariat. Dan syariat itu harus berkaitan dengan sumbernya. Sumbernya siapa? Para ulama. Bukan para dosen Bukan para rektor Bukan para profesor Tidak ada Tidak ada ceritanya Profesor harus belajar pada ulama dokter harus belajar pada ulama Tidak ada kaitannya dengan ulama Tidak bakal bahagia hidupnya Pasti cuma dasinya doang yang besar Titelnya saja yang banyak Tapi dia tidak ada keimanan Tidak ada ketakwaan Kalau kamu lihat ada seorang profesor Seorang dokter yang begitu Masya Allah rapi, sesuai dengan sunnahnya Nabi, kamu teliti. Kamu ikuti dia, kamu tanyai dia, kamu kupas dia pasti dia itu ada hubungan dengan para ulama. Kalau tidak, tidak mungkin. Nggak mungkin. nonsens, Nggak mungkin terjadi itu. Nah, oleh karena itu, yang lebih diutama kita adalah ilmu yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Sedangkan ilmu yang lainnya itu, itu adalah ilmu yang kita butuhkan hanya dalam masa yang sangat sempit, 60 tahun to. kenapa kita itu harus punya pendidikan formal supaya kita itu mudah untuk dikenal supaya kita mudah untuk mencari wawasan supaya kita mudah untuk mencari kerja supaya kita itu mudah untuk mendapatkan makan dan penghormatan, itu aja sebatas dohir saja Kenapa kau belajar di universitas? Iya, saya ingin menjadi orang beriman. Enggak ada. Nah, jadi, siapa kata begini? Demikian bukan berarti Ustaz itu mengharamkan atau menghimbau supaya tidak masuk dalam pendidikan formal. Ustaz sendiri rektor. Hmm. Ustaz sendiri masih kuliah untuk ngambil doktor Ustaz. Silahkan cari itu. Dan itu pun Ustaz cari untuk mendapatkan ridha Allah. Supaya Ustaz mendapatkan label khairun amfahum. Ninas, saya ingin yang paling bermanfaat Pada orang siapa? Kita Harus kita berlomba-lomba untuk menuju ke situ Tidak mungkin kita itu masuk ke segala Lapisan masyarakat, segala unsur masyarakat Kecuali dengan Ya mereka butuhkan apa itu? Titel nah, Karena titel itu ada sebut ututan Manusia zaman sekarang ya kita harus ambil Walaupun itu bukan tujuan Buat kita, itu cuma wasilah saja Perantara saja untuk kita meluaskan dakwah kita Meluaskan wawasan Pengajaran kita dan sebagainya. Supaya lebih sampai ilmunya Nabi Muhammad SAW kepada mereka semuanya. Karena mereka saudara kita. Mereka saudara kita. Dosen saudara kita. Anak-anak mahasiswa saudara kita. Harus kita selamatkan. Dan kita harus berjuang melawan setan dan menyengsarakan setan di mana-mana. Di pondok kita harus berjuang. Di luar berjuang. Di kampus berjuang. Di pemerintahan berjuang. Terus kita berjuang. Yang kita sampaikan, mana ya, kita sampaikan. Mau melaksanakan atau tidak terserah. Baik, yang penting kita sampaikan dengan kekuatan keikhlasan dengan kekuatan rahasia hadis yang telah diucapkan Nabi Alaihi SAW, insyaAllah akan masuk dalam hati mereka dan bisa merubah hati mereka oleh karena itu maka jangan sampai kita itu berdakwah, kemudian ada rasa tidak enak dan lain sebagainya jangan Baik, itu tipuan setan, makanya kita jangan biasakan kita menerima atau ada orang itu sampai Mendiktik kita, jangan. Kita tidak ada yang diktik kita. Yang diktik kita adalah Allah Rasulullah. Bas. Faham? Tidak ada yang lainnya. Apalagi uang akan mewarnai kita. Tidak. Jangan biasakan seperti itu. Kalau kita menjual ilmu kita dengan uang, berarti kita telah menjalimi diri kita. Ilmu itu di atas, bukan di bawah. Kalau Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Man akramah ghaniyan salihan faqad zahabasulusah dini. Barang siapa memuliakan orang kaya yang soleh Kaya yang soleh Cari kaya yang soleh itu sulitnya minta ampun sekarang Kaya yang soleh Siapa kaya yang soleh itu? Kaya yang soleh itu adalah kaya Yang betul-betul tahu bahwasannya Kekayaannya semuanya bukan karena hasil jeripayahnya Orang kaya yang soleh itu adalah orang yang merasa bahwasannya Kekayaannya semuanya Semata-mata anugerah dan kenikmatan dari Allah Sehingga Begitu dia tahu akan hal itu Maka dia gunakan hartanya Untuk mendapatkan ridhonya Untuk mendapatkan akhiratnya Untuk menguntungkannya Nanti kelak di akhirat nah, Itu adalah orang kaya soleh Orang kaya semacam itu kalau kita hormati Kita muliakan karena kekayaannya tentunya Itu akan pergi dari kita Dua per tiga agama kita Rugi kita Rugi Kenapa? Yang pelintur hormat itu di atas ulama' Yang paling mulia ulama, makanya Allah Taala makan yarfaillahul ladina amanu, walladina utul ilma, derajat jadi para ulama itu di atas antara derajat nabi sama derajat ulama itu cuma satu strip. Setelah nabi ulama, lalu ulama, lalu ulama, ulama ulama sampai 700 ulama, baru kemudian orang kaya yang soleh, ahlak yang baik, suami yang baik, istri yang solihah, ha, itu setelah 700. Nah kamu sekarang menuju ke sana, nunggu sebentar saja untuk mendapatkan makam itu. nggak mau, pengennya apa? Seperti kebanyakan orang saat apa itu melahirkan nyusuin, melahirkan nyusuin, gitu. <gifat> Alangkah ruginya. Time, biarkan cita-cita kita tinggi. Sekarang banyak perempuan saudara-saudara kita yang jauh daripada arahan Nabi. Aku harus berusaha, aku harus berjuang mengembalikan mereka. Mereka saudara saya gitu Harusnya seperti itu Jangan himmah gak ada himmah Mikir diri saja Gak bisa kita membantu Nabi Muhammad Gak bisa kita berjuang untuk Nabi Muhammad SAW Sekarang waktunya Ada orang kita bantu Kita kembalikan dia itu ke arah yang benar Saim, Kalau kita berusaha dari hati kita Kita keluar Dengan kemauan yang sangat tinggi Serta meminta kepada Allah Ta'ala Dibarengi dengan hidayah dari Allah Ta'ala Maka pasti dia akan ikut kita kerana berhidayah Allah, kita cuma wasilah saja perantara saja, biarkan kita ini yang punya ilmu itu, kembalikan ilmu itu kepada sumbernya, yang semula siapa sumbernya? Nabi Muhammad kita cuma perantara saja mikrofon saja ngomong kembalikan kepada asalnya nah, biarkan rahmat di dalam hati kita setiap melihat no'min kita harus merasa kasih sayang kalau kita melihat orang di luar sana berubah kita harus merasa sedih merasa pilu ke kakak. hati kita mereka itu adalah kekasih kita mereka itu ada saudara kita. Kalau bukan kita nyelamatkan mereka, siapa? Kita melihat saudara kita, tidak pakai jilbab kita, selamatkan. Kesian mereka. Nanti di akhiratnya gimana? Kalau kita ngelihat ada satu saudara kita yang kemudian berani kepada suaminya, kita nasihati dia. Kesian. Nasibnya. Kesian anak-anaknya. Anaknya tergantung pada ibunya. Ibunya solihan, anak-anaknya soleh. Harus seperti itu. Harus ada himmat da'wah itu harus ada. Kapan lagi kita mau banggakan Nabi Muhammad? Oh bukan sekarang. Dan orang yang semacam itu pasti dimuliakan. Orang semacam itu pasti diperhatikan Nabi Muhammad SAW. Semua itu tergantung kepada bagaimana kita itu melihat kepada ummah syafakoh kepada ummah itu bagaimana. Nah, itulah kedekatan kita pada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi jangan kasih pintu sela buat setan mengganggu kita. Lawan dia. Sengsarakan dia. Setan itu harus sengsarakan. Harus diberantas dari rumah kita, dari keluarga kita, dari tetangga kita. Jangan kasih sela. Dengan cara kita yang baik, karena sebenarnya kita ini kan cuma merayu, pinter-pinteran merayu antara kita dengan setan. Fem, dia itu sudah terpengaruh dengan setan, senang ke mall, senang bermaksiat dan sebagainya. Kita rayu gimana caranya supaya dia itu senang baca Quran, senang berjilbab, senang kumpul sama orang sholat. Kita rayu, kita korban, harta kita kita korban, semuanya energi kita untuk supaya dia itu terpengaruh dengan kita. Itu yang kita lakukan, itu dakwah itu seperti itu. Fem, ah jadi. Menuju ke sana, gak mungkin Kalau kita tidak membenahi diri kita dulu Ini harus membenahi Ini adalah hal yang utama Hati kita ini adalah hal yang utama Harus bersih bersih Tidak ada benci kepada orang Tidak ada iri kepada orang Tidak ada dengki kepada orang Maka nanti timbul, syafakho itu timbul Setiap melihat kita melihat kepada orang yang jalan di luar sana Yang tanpa jilbab Yang dengan pakaian yang ketat Dengan pakaian terbuka Yang dengan maksiatnya sebagainya Maka tersentuh hati kita ya Allah itu saudara saya saya tidak bisa menasatnya. Diangkat tangan ya Allah, berikan dia hidayah, taufik. Yang semacam itu adalah orang yang dekat kepada Ta'ala. Ini adalah orang yang berguna. Jangan sampai kita seperti kita ini dipermainkan sama setan mikiri jodoh. Jodoh kecil. Time. Dunia kecil. Sesuatu sudah dijamin, dijamin. Tidak usah, usah dipikirkan. Tidak usah pernah minta masalah jodoh. Allah sudah jamin. Tidak usah diminta pun datang. Kek rugi-rugi. Sepanjang satu jam, ya Allah jodoh yang soleh, yang tampan, yang putih, yang ini, sebagainya. Ngapain waktu Minta yang lain, lainnya, minta ya Allah bersihkan hati anak Gampang kerana berahlak yang baik Ya Allah berikan aku pengetahuan tentang segala hakikat tentang sesuatu Biarkan aku dekat kepadamu Biarkan aku terbuka hatiku untuk mendapatkan nadhormu Ini terus sempatan Ramadan sempatan Bukan ketempatan ini Ramadan katanya kalau doa digabulkan Jodoh, jodoh, jodoh terus gitu. Yang semacam itu tertipu hmm, Biarkan usaha kita untuk akhirat biarkan keinginan kita itu dekat kepada Nabi Muhammad. nggak ada kemuliaan, nggak ada kemuliaan yang lebih deka, lebih mulia, lebih tinggi daripada kita dekat kepada Nabi Muhammad. nggak ada. Nah, kalau kita sudah dekat kepada Allah, kepada Muhammad, nikmat, hidup nikmat betul. Terjadi apapun kita kembali kepada Allah, kembali kepada Nabi Muhammad. orang semacam itu pasti akan mulia hidupnya itu. Kemudian wagala iza da'aka nafsuka ila shahwatin fayyak anta tula ajibuha ujibuha fi hadhihi wa ufadil al-galbah min mutalabatiha fa innaka in ajabtaha ilayha da'aka ila 'adaminha ini adalah suatu cara yang diajarkan oleh al-habib abdullah bin abdul haddad Sahih berwatak yang semoga kemanfaatannya keberkahannya berada di antara kita, dan semoga ilmu yang kita pelajari pada malam ini dan juga malam-malam yang lainnya benar-benar menjadi sebuah pemicu bagi kita untuk menuju kepada ketakwaan yang sempurna dan keimanan yang sempurna. Beliau ajarkan kepada kita, izadatkan nafsu ila syahwat. Jika seumpama jiwa kamu, hawa nafsu kamu itu mengajak kamu untuk melakukan suatu yang sifatnya itu syahwat. M, ayat tidur bukan waktunya. Ayo makan melebihi dari kadarnya. Ayo main juga melebihi dari kadarnya dan lain sebagainya daripada yang bukan tuntutan-tuntutan kehidupan kita. Fa'iyakan takul. Jangan sampai kau katakan ini diantara talbis. Talbis itu adalah sebuah eh, penyamaran yang maksudnya tujuannya itu adalah menjerumuskan cuma dengan kata-kata dengan bentuk yang baik sehingga kita bisa terjerumus karenanya awas kata Habibullah Haddad jangan kamu katakan aku akan kabulkan saja karena dengan aku mengabulkannya lepas hatiku aku gak mikirkan lagi artinya gak daripada nanti aku sholat pikiran mau makan daripada aku nanti ngaji kepikiran aku makan asal makan dulu aja kalau sudah makan, ngikuti makan akhirnya minum minum akhirnya kenyang kenyang akhirnya ngantuk ngajinya nggak jadi udah itu loh maksudnya makanya kata dia jangan mengatakan ah, aku ikuti ah biar enak hatiku pelong nggak mikiran ini dan itu dan sebagainya faina ka ina ajabta hailee hadat ka adaminha karena kalau kamu ikuti yang semacam itu nanti kamu akan terus bawa akan diminta dituntut untuk melakukan yang lebih agung daripada itu besar lagi Jangan mau. lawan. jadi melawan hawa nafsu itu adalah perbuatan tindakan yang paling sulit dilakukan kenapa? hawa nafsu itu memang diciptakan untuk menyenangi sesuatu yang menjadi tabiatnya manusia tahu tabiat kan? sesuatu yang menjadi eh, pekerjaan atau tindakan yang secara naluriah itu dilakukan, air kalau dituang jatuhnya ke bawah ya kan? Kalau mata dikedepkan, mata dipejamkan Tidak kelihatan apa-apa Itu adalah sesuatu naluria namanya Tabiat itu namanya Nanti tidak? Pohon kalau ditanam, tambah lama Tambah menjulang tinggi Bukan malah menjulang ke bawah Nah itu adalah sebuah naluria Tabiat Jadi hawa nafsu itu memang tabiatnya itu senang-senang Tabiatnya hawa nafsu itu senang-senang Nah melawan kesenangan nafsu itu paling sulit Makanya kan Sabar itu ada derajatnya Sabar dengan derajat yang biasa Itu sabar terhadap musibah Itu biasa Sabar terhadap musibah Biasa eh, Sabar yang kedua Tingkatan kedua Lumayan agak berat Sabar melaksanakan taat Juga biasa Tapi sabar yang paling tinggi Makomnya dan pahalanya yang paling besar itu adalah sabar meninggalkan suatu pekerjaan yang sifatnya maksiat, paling sulit. Kamu berada di pondok. Karena apa? Ingin meninggalkan segala macam kemaksiatan itu paling sulit. Kenapa orang itu sulit di pondok? Karena maksiat nggak ada di sini, dikit. Paling mau bisa iri, dengki, itu kan yang di pondok. Paling bisa melanggar guru itu aja, tapi televisi nggak ada, narkoba nggak ada, homer nggak ada. Laki-laki nggak -laki ada, yang ada cuma yaitu, hehe, <laughs> heem, nah itu ya, nah, jadi akhirnya apa? Jadi karena karena nggak ada masia, jadi sulit untuk orang itu merasa betah di pondok. Coba ini deh, tawarkan anak keluarga inti, anak kerabat inti yang ada di luar sana yang belajar di SMA atau di fakultas, ayo kak, kita mondok yuk gitu. Pasti kalau dia itu boleh dia itu Bukan orang yang apa bisa menjaga perasaan. Ih ngapain mondok? Karena dari saking tidak ada cowoknya, tidak ada handphonenya, tidak ada internetnya, tidak ada segala-galanya yang sudah terbiasa dia itu terjerumus ke dalamnya. Sulit, sulit. Em, nah, jadi seperti itu. Sabar untuk tidak meninggalkan suatu larangan itu adalah sabar yang paling tinggi. Nah di sini kita harus lawan, nafsu kalau sudah kita biasa melawan hawa nafsu sampai meningkat hawa nafsu kita dari amarah menjadi lawama. Jadi lawama menjadi mutmainnah, mutmainnah menjadi radiyah. Radiyah menjadi mardiyah. Nah, kalau sudah seperti itu. Kalau sudah hawa nafsu kita kuasai, maka jangan pun kita sebagai seorang muslim. Orang kafir pun. Kalau bisa menguasai hawa nafsunya, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Karena bahwa ana inda duni abdi bi itu khususnya bagi orang yang melawan hawa nafsunya. Ana inda duni abdi bi falyadun bi masya itu khususnya kepada orang yang sudah bisa melawan hawa nafsunya atau mengendalikan dirinya. Makanya kan ada ceritanya. Ada satu orang <gum> di India sana. Di mana dia itu saking saktinya sampai-sampai warga setempat itu menjadikannya itu atau mengkultuskannya itu sebagai Tuhan bukan hanya sebagai nabi sebagai Tuhan ada orang datang langsung dia tahu lintasan hatinya gak kelihatan di balik tembok dia tahu apa yang dikerjakannya dia bisa terbang di atas pokoknya segala hal yang gaib segala hal yang di luar kemampuan manusia dia lakukan sehingga kalau datang seorang habib entah siapa namanya, lupa, ke India, mendapatkan orang tersebut, maka dia itu ingin menghilangkan kemungkaran itu dengan cara ini orang berbahaya. Kalau dibiarkan tetap, maka dia akan tambah menyebarkan kemungkaran. Maka dia sudah berniat mengorbankan nyawanya untuk Allah dengan cara membunuhnya. Dan dia siap dengan resikonya. Pergi ke rumahnya dengan mau bawa belati di belakang. Simpan belati. Akhirnya. Begitu dia ketok pintunya. Tiba-tiba orang ini mematakan dari dalam rumah. Habib silahkan masuk ke dalam rumah. Tapi tolong belatinya dibuang dulu. Baru kamu ketemu sama asal. Padahal belatinya di belakang. Jangan kamu katakan. Oh ini kasap ini orang. ah orang kafir masa kasap sih makanya jangan-jangan gampang orang matakan orang wali, enggak, lihat dulu bagaimana pekerjaannya jangan langsung kita itu mengkultuskan atau memutuskan orang, masya Allah, enggak lihat dulu, bagaimana, kesehariannya gimana lihat bagaimana kejauhannya kepada maksiat Allah itu bagaimana harus tahu seperti itu akhirnya, dibuang taruh, kemudian dia masuk ke dalam, itu dia masuk ke dalam maka dia ajak orang ini supaya masuk dalam agama Islam, dia menolak dia menolak. Kasih tahu argumen ini, argumen itu dia menolak dan membawa argumen juga. Enggak kuat nih Habib, datang Abut tosnya langsung dige- di itu apa mejanya. Kamu masuk Islam atau aku bunuh kamu? Di saat itulah dia langsung mengulurkan tangannya ada masuk Islam. Heran sih Habib nih. Aku tadi bawa ayat ini, bawa hadis ini kamu enggak masuk Islam. Begitu aku gebrak mejamu langsung masuk Islam. Ini yang sakti gebrakan meja Atau ayatnya atau hadisnya ini. Apa jawaban dia? Tidak ya Habib Aku ini dari mulai semenjak kecil Aku biasa melawan hawa nafsuku Kalau hawa nafsuku maksudkan tidur Aku tidak tidur Kalau hawa nafsuku maksudkan makan Aku tidak mau makan Karenanya aku bisa itu melakukan sesuatu yang Tampak padamu itu Tapi lihat bagaimana Ini orang sudah bersih hatinya sudah biasa mendedahkan hawa nafsunya. Begitu masuk Islam dalam waktu sekejap langsung 40 termasuk 40 abdal hanya 40 orang di dunia. Nah, hanya gitu yang berhasil. Itu yang utama itu seperti itu. Bukan orang punya dunia, bukan orang yang cantik yang gampang di, uh, dapat jodohnya. Yang gampang dapat jodohnya yang, ga, yang paling cepat dapat kesulitannya. Yang paling lama dapat jodohnya, yang paling lambat dapat kesulitannya. Beruntung siapa yang beruntung? Dia yang beruntung nah tapi kita nganggapnya udah lihat matanya udah beda cara pandangannya udah beda orang yang paling cepat kawinnya ah dia yang paling bagus rezekinya jadi selalu pandang rezeki rezeki rezeki rezeki mana ridohnya Allah mana dipandang keriduan Nabi Muhammad SAW cintanya Nabi Muhammad nggak ada dalam pikiran kamu ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam tidurmu yang merupakan sebuah kemuliaan yang luar biasa kamu akan beranggap berharap berangan-angan ingin mimpi Nabi Muhammad sementara dalam hati kamu cowok ini cowok itu dan sebagainya handphone ini handphone itu sentetron ini sentetron itu gimana memimpin Nabi Muhammad semacam itu di manapun kita berada selalu hati kita tetap terjaga paham yang menjadi sebuah orientasi kehidupan kita orientasi ucapan tindakan kita semuanya adalah Allah Rasulullah bas karena dialah yang mempunyai keutamaan kemuliaan semuanya itu di tangannya bukan di tangan kita bukan di tangan manusia bukan di tangan manusia tapi harus ingat selalu berada dalam syariatnya bukan karena Allah Rasulullah tapi melanggar syariatnya itu salah gitu. Lawan hawa nafsu, lawan hawa nafsu bersihkan hati kalau sudah semacam itu maka dengan sendirinya kemuliaan dan kemuliaan datang gitu. Makanya jangan bangga dengan kebanggaan mereka punya itu teknologi yang pertama kali me me menciptakan siapa orang kafir, orang nasrani kan ada banyak di antara mereka semacam itu orang Islam bisa. bisa apa sih orang Islam? Semua teknologi pertama kali tahu handphone orang kafir, listrik orang kafir, semuanya bukan bukan muslim, non muslim. Jadi kita tidak bangga dengan semacam itu. Dan itu yang semacam itu sudah pernah diutarakan dan terjadi serta terungkap di zamannya Habib Syekh Bilfegih. Itu Habib Syekh Bilfegih yang ada di botol putih itu, makamnya itu. Ini Habib Syekh ini pernah... Dia pakai jubah, pakai imamah seperti itu. Dia pergi dari Purwakarta pergi ke Jakarta. Kemudian di sampingnya kebetulan ada Belanda. Zaman Belanda dia hidup. Lalu si temannya itu ingin menyinggung Habib ini. Kesiannya orang Islam itu tak bisa apa-apa. Teknologi dia paling mundur, tak bisa apa-apa. Jadi semuanya itu kita orang Kristen yang yang memarkasai apa melakukan Menemukan segala hal Yang berkaitan dengan teknologi Di zaman era globalisasi ini Semuanya itu kita Sombong, dia ingin menghinakan Habib ini Hanya katanya Habib ini Tiba-tiba nyata, eh anak kamu di Australia ya? Dari mana kamu tahu? Fem, anak kamu sekarang Lagi belajar ya Di tingkatan ini ya Dari mana kamu tahu? Fem, sekarang anak kamu meridukan kamu dari mana kamu tahu? Mem kalau kamu ingin suratan tulis saja surat nanti aku sampaikan kepada anakmu sekarang juga aku sampaikan kepada dia. Ah mana mungkin? Tulis saja. Mem ditulis sama dia kertas masukkan ke dalam ininya. Jangan waktu sebentar diambil lagi ini jawaban dari anakmu. Kaget dia tulisannya seperti tulisannya anaknya Mem hanya dia bilang. Kok bisa ini terjadi? Inilah teknologinya orang Islam. Dia bilang gitu. Ah, nggak percaya aku. Nggak percaya. Nggak percaya kamu? Kamu ingin tahu bagaimana anakmu? Di mana sekarang anakmu? Dibuka. Perti dibuka, ada layarnya di dalam. Belum ada 3G. Sekarang sudah, langsung ada 3G. Lihat tuh anakmu lagi ngapain. Kagak dia. Fem. Kok bisa? Inilah teknologinya orang Islam. Di tangan Allah. Sebelum ada pesawat mereka bangganya bikin pesawat. Sebelum ada pesawat sudah sahabat Nabi sudah melaksanakan terbang ke atas sana. Bukan hanya di langit dunia sampai ke surga sana. Siapa dia? Ja'far atau Yar? Misalnya Nabi yang begitu dicintai oleh Nabi saw. Paling miripnya manusia sahabat-sahabat Nabi itu ada sana Ja'far bin Abi Talib. Mirip, Akhlaknya mirip, wajahnya mirip sehingga ketika Nabi saw tu pulang dari peperangan Badar. Kemudian bertemu dengan Selina Ja'far. Nah, setelah beliau itu. Baru datang ke. Dari Habasyah, Ethiopia. Di saat itulah. Nabi Rasulullah memeluknya. Nah, kemudian Nabi Rasulullah mengatakan. Aku tidak tahu. Aku ini begitu gembira hatiku. Karena aku pulang dari peperangan badar. Atau karena aku sudah berjumpa lagi dengan Ja'far. Begitu dia itu mendengarkan ucapan Nabi. Berjingkrak-jingkrak gembira. Selina Ja'far. Nah makanya kan. Biasanya kalau ada Torikoh-Torikoh yang baca Laila Lauda itu jingga-jingga. Itu, itu seperti jingganya sahabat. Jadi itu termasuk yang mansus. Termasuk yang masyruk. Jadi bergembira karena Allah. Bergembira karena Nabi Muhammad. Tidak apa-apa. Jadi Sina Jafar. Beliau itu katanya Sina Nabi Hurairah. Beliau ketika kami sudah tidak mendapatkan makanan. Kami ini termasuk Ahli Suffah. Ahli Suffah itu mereka yang tidak punya keluarga, mereka tidak punya pekerjaan, mereka yang tidak punya harta. Yang makannya, minumnya tergantung Nabi. Nabi makan, ikut makan. Nabi gak makan, ya udah gak makan. Jumlahnya fluktuatif. Bisa 200, bisa kurang, bisa lebih. Nah itu kebanyakan yang memberikan makan mereka siapa? siapa? Nanti mengambil mereka, bawa ke rumahnya, kasih makanan bahkan kalau tidak ada makanan itu, sisa-sisa makanan atau itu, itu dikasihkan pada mereka. Sehingga ketika Sayyidina Ja'far meninggal dunia, itu mereka benar-benar kehilangan. Nah, ini Sayyidina Ja'far bin Abi ini. Ketika dalam peperangan Mu'tah, maka beliau diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memegang royatul Islam setelah Sayyidina Abdullah bin Rawahah. Sahabat Abdullah bin Rawahah. <tuh> itu dia pegang, akhirnya ditebas tangan kanannya. Sehingga terpotong Diambil dengan tangan kirinya Ditebas lagi tangan kirinya Sehingga terpotong, dipegang dengan lengannya Sampai kemudian ditusuk Dan sebagainya sampai akhirnya dia jatuh Diambil Sayyidina Khalid bin Walid Disitulah Saat itu Beliau termasuk Orang yang luka, belum meninggal sekarat Tiba-tiba uh, Datang suatu utusan pem dilihat lukanya Sayyidina Ja'far bin Abi itu ada sebanyak 90 tusukan lebih selain potong tangan potong e, bagian pada badannya itu maka saat itulah beliau bawa air Suruh minum apa katanya -kata, gerdina aku lagi berpuasa <laughs> lagi berperang dia sedang berpuasa coba kan lagi berperang dia berpuasa sayang kemudian dia katakan kepada sahabat itu sampaikan kepada Nabi Muhammad Bahasanya sampai detik ini aku masih mencintainya, fem dan aku berkorban nyawaku untuknya. Sampaikan kepadanya dia adalah cintaku, fem sehingga kemudian dia meninggal dunia. Dan katakan sampaikan kepada dia kalau sumpah mak aku mempunyai nyawa seribu nyawa aku akan habiskan semuanya dalam perjuangan untuknya, fem itu saya jelaskan benabillah oleh sampai kemudian ketika Rasul sedar di Madinah. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW sendirian. Dia mengatakan. salam. Heran sahabat Nabi. Kali Rasulullah. Engkau berbicara dengan siapa? Mengucapkan salam kepada siapa? Kalau aku melihat barusan. Ja'far telah datang kepada aku. Dan telah digantingkan kedua tangannya dengan dua sayap. Yang itu berterbangan sesuka hatinya. dari Mulai dari bumi sampai ke langit. Dan sampai ke mana saja. Itu dengan dua sayapnya itu. Sehingga beliau disebutkan. Ja'far atau Iyarta. Sebelum mereka bikin pesawat, cenjak apa sudah terbang. Bukan hanya di dunia terbangnya, tapi sampai ke langit yang ke sana gitu. Mem, itulah orang Islam. Walaupun mereka punya harta melimpah, tapi mereka tidak mendapatkan kebahagiaan dalam hati tidak ada. Tapi kita walaupun kita tidak punya apa-apa, tapi kita punya kebahagiaan ketika kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mem, la yakurrunnakum taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata unzalil tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mi'ad. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala semoga kita termasuk dimuliakan Allah Ta'ala Dengan keimanan dan keislaman serta keyakinan dan ketakwaan Semoga kita termasuk dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai penerus perjuangan Nabi Muhammad Sebagai penyambung lidah Nabi Muhammad Sebagai penyambung akhlak yang baik dari Nabi Muhammad Sebagai penyambung hati yang bersih dari Nabi Muhammad sebagaimana mereka mereka dicintai oleh Nabi Muhammad, diperhatikan oleh Nabi Muhammad, didudukan Nabi Muhammad dan selalu bermimpi Nabi Muhammad di dunia sebelum di akhirat nanti, semoga kita termasuk yang selalu membahagiakan Nabi Muhammad, menyenangkan bagi Nabi Muhammad di dunia sebelum di akhirat nanti. Al-hadiniah walikulli niyatin sholihah wa lamna'us sholial Ya rabbana